Mitra bisnis perang survei terkait pemilihan Presiden 2014 mulai terjadi setelah sejumlah lembaga survei domestik dalam beberapa minggu belakangan mulai memunculkan tokoh-tokoh yang diprediksi bakal menjadi kandidat Presiden. Meski beberapa suara mempertanyakan motif-motif dibalik keluarnya hasil survei tersebut, namun... pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, sepanjang survei itu dilakukan dengan metodologi yang benar, maka hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah memberi contoh survei yang dilakukan dengan pertanyaan terbuka yang hasilnya justru memicu reaksi negatif publik. Nah, apakah sebaiknya survei memang menggunakan pertanyaan tertutup? Pertanyaan itu juga bisa pertanyaan terbuka, pertanyaan terbuka baru kemudian ditutup, dibuat kategorinya, dimasukkan ke sana, baru dihitung secara kuantitatif. Nah, semuanya menggunakan itu dari sampling, dari itu eh, apa tekniknya itu dengan eh, random sampling gitu, eh, apa multi eh, stage itu artinya bertingkat atau eh, proporsional gitu. Karena itu harus dibuat kategorisasi. Nah, ya. eh, itu yang yang membuat hasilnya beda. Ini contoh diakui oleh Sugeng Saryadi. Nah, tidak dimasukkan nama Megawati misalnya, ya. atau tidak dimasukkan nama SBY. Karena apa? Ya SBY sudah nggak boleh untuk yang ketiga kalinya. Megawati sudah tidak eh, mau lagi katanya. Jadi nggak perlu dimasukkan untuk apa? Nah, secara metodologi ini bisa dibenarkan eh karena ada desain yang yang yang eh, dibuat dari awal gitu. Tapi Pak, bukankah Bapak juga pernah mengkritisi hasil survei tentang Orde Baru yang menurut Bapak tidak jelas responden yang disurvei? Oh iya. Ya jadi gini, eh apa? Itu menjadi sangat penting. Tadi tuh saya bilang desain untuk kategori eh, Respondennya, desain untuk pengambilan sampelnya itu akan sangat menentukan hasil. Karena apa? Yang disurvey itu 3.000 orang <tuh> dari 160 juta pemilih, 180 juta pemilih gitu. Jadi sudah pasti eh, ada bias. Margin of error itu adalah kesalahan eh, teknis itu dipersepsikan sebagai tingkat bisa dipercayanya itu 95%, 97%. Bukan itu, dipercaya terhadap metodologinya, jadi bukan dipercaya terhadap hasilnya. Demikian Hermawan Sulistio, saya Dinda Natasha.